Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabi'yina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yamiddin Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula Antu'allimana ma yang Wa antangfa'ana bima'alamtana Wa antazidana ilman amala. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV Dimanapun anda berada Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan Kenekmatan-kenekmatan Yang tak terhingga kepada kita semuanya Yang dengannya kita bisa Bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini Mudah-mudahan Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang Yang bisa menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupannya Dan memberikan kebaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita Amin, amin ya Rabbil Alamin Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang kita teladani, kita percayai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum Muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jamaah sekalian, kaum Muslimin dan kaum Muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja, dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang ke-11 yang kaidah tersebut sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaidah ini bisa menjawab banyak masalah yang kita alami. Kaidah tersebut berbunyi tabaddulu sababil milki tatabdulil 'ain. Tabadul Sebabil milki kata baddulil a'in Perubahan sebab kepemilikan Itu seperti perubahan zat sebuah benda Perubahan sebab kepemilikan Itu seperti perubahan zat sebuah benda Apabila ada sebuah benda Sebab kepemilikannya berubah Maka seakan-akan that sebuah benda itu berubah Seakan-akan that sebuah benda itu berubah Sehingga hukumnya menjadi berubah Ini yang dimaksud dengan kaedah ini Apabila ada benda Sebab kepemilikannya berubah Maka seakan-akan That benda itu berubah Saya misalkan Apabila ada orang bertani Kemudian Dia menjual Hasil pertaniannya Maka harta yang sampai kepada dia Dari hasil jual Beli Hasil pertaniannya Halal tapi apabila ada orang lain, misalnya, ya, dia orang ini ya misalnya memberikan kepada orang lain untuk menyuap ya petani tersebut setelah mendapatkan harta ya dari menjual hasil pertanian, harta tersebut halal di tangan petani. Kemudian petani tersebut menginginkan sesuatu dengan menyuap orang lain Dengan menyuap orang lain Harta Yang tadinya halal Kemudian berpindah ke tangan orang lain Karena cara suap Maka Seakan-akan harta tersebut Berubah zat bendanya Seakan-akan zat benda itu Berubah di tangan dia Sehingga Harta tersebut menjadi haram Taib Orang yang menerima suap tersebut, apabila di rumahnya ada orang yang bekerja untuk membenarkan misalnya pintu rumahnya. Atau membenarkan lantai rumahnya, dan orang tersebut selesai. Selesai dengan pekerjaannya, akhirnya berhak mendapatkan upah. Dan orang yang punya rumah tersebut, ya mengambil uang hasil suap. Kemudian memberikannya kepada tukang itu Maka seakan-akan harta ini berubah lagi zatnya. Seakan-akan zatnya berubah lagi Karena perubahan kepemilikan Sehingga harta ini ketika di tangan tukang itu menjadi halal kembali Karena sebab kepemilikannya halal Lihat benda ini ya Berubah-ubah dari satu tangan ke tangan lain seakan-akan zatnya berubah-rubah karena hukumnya berubah-rubah. Di tangan petani halal, kemudian di tangan orang yang disuap haram, kemudian di tangan tukang ya yang dia pekerjaannya halal, akhirnya mendapatkan upah dari uang suap tersebut menjadi halal kembali. Ya. Ini ya termasuk dari contoh penerapan dari kaedah ini, dulu sababil milki Kata Badudil Ain, perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan dat sebuah benda. Dalil kaidah ini ada banyak di antaranya tiga hadis yang disebutkan oleh eh, penulis buku yang kita bahas, yaitu Ustaz Ahmad Sabik, Ibn Abdul Latif Abu Yusuf, ya. Beliau menyebutkan tiga hadis. Hadis yang pertama <coughs> adalah hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan utiya an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika diberi daging faqila tusaddiq bihi ala barirah maka dikatakan kepada beliau daging tersebut adalah hasil dari sedekah atau zakat yang diberikan kepada Barirah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab huwa laha shadaqah wa hadiah daging tersebut adalah daging hasil sedekah atau zakat yang diberikan kepada Barirah ketika di tangannya tapi ketika di tangan kita maka kedudukannya menjadi hadiah <tuh> jadi ya kejadian hadis ini adalah bahwa suatu ketika Barirah radhiyallahu anha diberikan sedekah atau zakat oleh orang lain berupa daging. Kemudian daging tersebut diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Padahal asal dari harta tersebut adalah harta sedekah atau harta zakat yang tidak dihalalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diharamkan bagi beliau harta zakat atau harta sedekah sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau in hadhihi shadaqah inma hiya awsaakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Zakat ini hanyalah kotoran dari manusia. Memang zakat ya adalah eh, usaha seseorang untuk membersihkan hartanya, ya, sehingga eh, harta tersebut sebenarnya adalah kotoran. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat ya adalah fatara dari harta manusia sehingga harta tersebut tidak dihalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi keluarga beliau karena beliau dan keluarga beliau adalah orang-orang yang mulia orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dihalalkan bagi mereka harta zakat. Tidak dihalalkan bagi mereka harta sedekah. Suatu ketika Barirah diberikan zakat atau sedekah oleh orang lain berupa daging. Kemudian Barirah menghadiahkan daging tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanyakan, ya Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah daging ya yang diterima oleh Barirah sebagai sebuah zakat atau sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya di tangan Barirah dia sedekah, di tangan Barirah dia zakat. di tangan kita ini adalah hadiah." Ketika sebab kepemilikannya berubah, maka seakan-akan zab dari benda tersebut menjadi berubah, makanya hukumnya berubah. Makanya hukumnya berubah. Yang harusnya kalau langsung ya harta tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai sebuah zakat tidak boleh, tapi menjadi boleh karena berpindah di tangan barira sebagai sebuah zakat dan berpindah ke tangan Rasulullah SAW sebagai sebuah hadiah Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Ketika mengomentari hadis ini Beliau mengatakan kata-kata yang sangat uh, Sangat Banyak faedahnya Beliau mengatakan Sabda Rasulullah S.A.W Tentang daging yang disedekahkan kepada barirah Daging ini merupakan sedekah baginya Dan merupakan hadiah bagi kita Adalah sebuah dalil bahwa sesuatu kalau sifatnya berubah maka berubah pula hukumnya maka boleh bagi orang kaya untuk membelinya dari orang yang miskin ya boleh bagi orang yang kaya untuk membelinya dari orang miskin maksudnya apabila ada orang miskin mendapatkan harta zakat ada orang miskin mendapatkan harta zakat maka Apabila ada orang yang kaya ingin mendapatkan harta tersebut dengan membelinya, maka dibolehkan. Maka hal itu dibolehkan. Walaupun sebenarnya orang kaya tidak boleh menerima harta zakat. Tapi kalau misalnya harta zakat tersebut sudah diberikan kepada orang miskin, kemudian orang kaya membelinya dari orang miskin, maka dibolehkan dan hukumnya sudah berubah karena sifatnya berubah sebab kepemilikannya berubah makanya sebab kepemilikan itu seperti perubahan zat sebuah benda dan boleh bagi ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakannya apabila dihadiahkan kepadanya atau juga dihadiahkan kepada orang lain yang sebenarnya tidak halal menerima zakat atau sedekah. Ya. Misalnya, ya, ada orang yang dia tidak miskin. Tapi dia ingin ya mendapatkan harta yang sebenarnya dizakatkan kepada misalnya gharim. Sebenarnya ya zakat tapi berpindah ke tangannya Garim Sudah berpindah ke tangannya Garim Sudah dimiliki Kemudian ada orang yang tidak miskin ini Yang sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat Kemudian dia menginginkan harta tersebut Dia menginginkan harta tersebut Kemudian dia membelinya misalnya Maka hal ini dibolehkan <tuh> Hadis yang kedua Yang menguatkan benarnya kaedah yang kita bahas ini Adalah hadis Ummi Atiyah Hadith ummu atiyyah suatu ketika beliau mengatakan دخل النبي صلى الله عليه وسلم على suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui isteri beliau Aisyah radhiyallahu anha fa qala 'indakum shay maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha apakah kalian memiliki sesuatu sesuatu yang dimakan maksudnya qalatlah maka aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa syai'un ba'atat bihi ummu atiyyah min asy-syah allati ba'at ta ilaiha min ash-shadaqah kecuali wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sya yang ada suatu makanan yang berasal dari kambing atau daging ya dari kambing yang sebenarnya adalah hasil sedekah, hasil zakat yang dibawa oleh Ummu Atiyah ini yang ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mu'athiyah um memberikan zakat kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Berupa daging kambing. Maka atau daging domba ya, daging domba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan Innaa, Qad balagt mahillha. Sesungguhnya <tuh> daging domba tersebut telah sampai pada tempatnya, telah sampai ke tempatnya. Maksudnya eh, daging tersebut sebenarnya ketika sampai ke tangan Ummu Athiyah. Maka cara berpindahnya ke tangan Ummu Athiyah radhiyallahu anha adalah dengan cara zakat atau sedekah. Kemudian Ummu Athiyah tersebut membawa atau memberikan daging domba tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha ya dengan cara hadiah. Dengan cara hadiah. Maka seperti ini dibolehkan ya, seperti ini dibolehkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakannya. Maka di sini disebutkan ya, makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan ini sudah sampai pada tempatnya adalah bahwa tatkala Ummu Athiyah sudah memiliki barang tersebut dan beliau menghadiahkannya maka makanan tersebut berubah status dari hukum sedekah menjadi hadiah maka halal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini juga ya dari perubahan kepemilikan benda menjadi berubah hukumnya seakan-akan dat benda tersebut berubah seakan-akan dat benda tersebut berubah. Ya, yang tadinya tidak halal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi karena ya ketika berpindah ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ke tangan istrinya dengan cara yang dihalalkan dan eh, tidak sama dengan eh, sebab kepemilikan sebelumnya ya maka benda tersebut menjadi dihalalkan asalnya dari zakat Diberikan kepada orang lain Kemudian orang lain tersebut Memberikan kepada keluarga Rasulullah SAW Dengan cara hadiah Maka di tangan Rasulullah SAW dan keluarganya Benda tersebut ya Statusnya adalah Benda dari hadiah Sehingga hal tersebut Boleh dimakan oleh Rasulullah SAW Hadis yang ketiga adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang ketiga ini juga menunjukkan ya, benarnya kaidah yang sedang kita bahas. Tabaddulu sabab al-milki katabaddul al-'ain. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zat sebuah benda. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan la tahillus sadaqah ligani zakat tidak dihalalkan untuk orang yang kaya zakat tidak dihalalkan untuk orang yang kaya illa li khamsah kecuali orang kaya yang termasuk dari lima golongan yang pertama Ligazin fi bilillah Apabila orang yang kaya tersebut adalah Mujahid fi bilillah Dia berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia boleh Menerima harta zakat Karena dia masuk dalam kategori Asnaf As-Thamaniah <coughs> Masuk dalam kategori Delapan orang yang berhak mendapatkan Zakat Yaitu Orang yang berperang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan di dalam ayat itu Wafi sabi lillah Orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Awli amilin alaiha Orang kaya yang kedua Yang boleh menerima zakat Adalah Orang yang Diberikan tugas oleh pemerintah Untuk mengelola atau membagikan zakat. Orang yang mengurusi zakat. Ya, mengurusi zakat ini yang mengambil juga membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Ini harus orang yang ditugasi oleh pemerintah untuk tugas itu ya, tidak semua orang yang eh, menerima atau mengumpulkan harta zakat dan membagikannya boleh mendapatkan bagian ini tapi hanya mereka yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan eh, membagikan kepada kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, walaupun dia kaya, orang yang seperti ini boleh menerima harta zakat, ya. Kemudian au ligarimin, yang ketiga adalah orang yang berhutang, ya, terlilit utang, tapi dia kaya. Bagaimana contohnya? Misalnya ada orang yang kaya Dia Mendamaikan Dua kelompok besar Yang bertikai Mereka berdamai Harus dengan uang Mereka mau berdamai Tapi harus ada uang yang mereka inginkan Akhirnya Orang ini orang yang kaya ini Mengatakan ya sudah Kalian saya kasih uang Sekian-sekian Dalam jumlah yang sangat besar Akhirnya Mereka mau damai Tapi konsekuensinya Orang ini menjadi gharim Orang ini menjadi gharim Orang yang terlalu utang Padahal dia kaya Maka orang yang demikian Dia berhak menerima zakat Walaupun Dia asalnya adalah orang yang kaya dan dia bisa juga bekerja ya dia untuk menutup utang tersebut tapi orang yang demikian tetap berhak mendapatkan bagian zakat. Au li rajulin istaraha bimalihi. Yang keempat adalah orang yang membeli harta zakat dengan hartanya. ya ini orang kaya dia punya harta Melihat ada orang yang miskin ya, Orang miskin tersebut Mendapatkan misalnya zakat fitrah Berupa beras Maka daripada dia beli Misalnya ke toko Harganya sudah mahal Maka dia boleh membeli dari orang miskin tersebut Mungkin harganya agak miring Maka dibolehkan Walaupun sebenarnya Harta zakat itu Tidak boleh diambil oleh Orang yang kaya tapi kalau misalnya dia membelinya maka di dibolehkan. Karena ada perubahan sebab kepemilikan di situ. Kemudian yang kelima aulirajulil kana lahu jarun miskin fatusuddiqa 'alal miskin faahdaha al miskinu lil ghani. Atau ada orang yang kaya yang dia punya tetangga yang miskin Dan tetangga yang miskin tersebut Mendapatkan zakat Karena baiknya hati tetangga yang miskin itu Dia memberikan harta dari zakat itu ya Kepada orang yang kaya sebagai hadiah Kepada tetangganya yang kaya sebagai hadiah Maka orang yang kaya tersebut Boleh menerima hadiah tersebut ya sebagaimana hal ini dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah berupa barang yang tadinya adalah zakat maka menjadi boleh ya karena perubahan sebab kepemilikan penerapan dari kaedah ini sangat banyak ya penerapan dari kaedah ini sangat banyak ya diantaranya disebutkan di sini ya, empat contoh yang pertama orang fakir miskin yang menerima barang zakat atau sedekah lalu dia menghibahkan atau menghadiahkan kepada orang kaya ahlul bait Rasulullah SAW atau orang lain yang asalnya tidak halal menerima sodakah, maka itu halal baginya, ya, ini jelas, ya, dan ini disebutkan dalam hadis tadi ya di sini ada perubahan sebab kepemilikan Sehingga eh, seakan-akan merubah zat benda eh, tersebut Contoh yang kedua ya misalnya orang miskin yang menerima kulit kurban Orang miskin yang menerima kulit hewan hasil kurban Maka boleh bagi dia untuk menjualnya boleh bagi dia untuk menjualnya Karena itu sudah menjadi miliknya Meskipun pada dasarnya tidak boleh menjual kulit binatang kurban Kulit binatang kurban tidak boleh dijual sebenarnya Tapi kalau sudah diberikan kepada orang miskin Sebagai eh, sebagai pemberian dari hewan kurban Ya, kemudian si miskin tersebut menjualnya maka dibolehkan. Seakan-akan zat dari kulit tersebut berubah. Seakan-akan zat dari kulit tersebut berubah. Dan orang yang membelinya pun ya halal, ia ya, menjadi halal bagi dia untuk mengambil uh, kulit tersebut. Contoh yang ketiga, kalau ada seseorang yang mensedekahkan atau menghadiahkan sebuah barang kepada kerabatnya, lalu kerabat itu meninggal dunia, lalu harta tersebut dia terima kembali karena dia ahli warisnya, maka halal bagi dirinya menerima warisan tersebut dan insyaallah pahala sedekahnya tidak hilang. Orang kalau sudah menghadiahkan sesuatu atau menyedekahkan sesuatu kepada orang lain dan hak kepemilikan sudah berpindah Maka dia tidak boleh mengambilnya lagi Dia tidak boleh mengambilnya lagi Kenapa? Karena itu sudah menjadi hak milik orang lain Tapi kalau misalnya orang tersebut meninggal Dan dia mendapatkan warisan dari orang tersebut Dan ternyata warisannya itu adalah harta yang dia sedekahkan sebelumnya kepada orang itu maka harta ini menjadi halal di tangan dia karena perubahan sebab kepemilikan karena perubahan sebab kepemilikan yang dihalalkan sehingga dibolehkan <tuh> Kemudian contoh yang keempat yang disebutkan di sini Masalah perekonomian kontemporer yang insya Allah bisa dimasukkan dalam kaidah ini adalah tentang penggunaan bunga bank konvensional Meskipun para ulama' masih berselisih pendapat apakah bunga ini boleh diambil lalu dikeluarkan untuk kepentingan umum Ataukah tidak boleh diambil karena mem memang bunga itu bukan hartanya Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan boleh mengambil lalu mengeluarkannya untuk kepentingan umum Maka boleh bagi dia untuk menggunakan untuk menggunakan kepentingan umum tersebut, karena sudah berganti status. Ya, jadi ini ada orang yang misalnya menabung di bank konvensional karena alasan tertentu. Tapi bank konvensional tersebut memberikan bunga dalam tabungannya itu. Maka orang ini ya wajib untuk membersihkan hartanya dari bunga tersebut. Ketika dia mengeluarkan ya uangnya tersebut dan dia gunakan untuk membuat fasilitas umum ya, misalnya dia gunakan untuk mengaspal jalan ya untuk menuju masjid misalnya. Atau mengaspal jalan untuk menuju eh, Pemukiman rumahnya Maka setelah digunakan untuk itu Dia boleh melewati Jalan tersebut Padahal sebenarnya ini adalah bentuk Penggunaan Barang yang sebenarnya diharamkan bagi dia Sebenarnya diharamkan bagi, bagi dia Tapi ya karena ini adalah untuk fasilitas umum, ya, dan ini untuk masyarakat yang masyarakat luas, ya, maka dibolehkan bagi dia untuk menggunakannya juga, karena dia bagian dari masyarakat itu. Karena dia bagian dari masyarakat itu. Namun, ya, yang ingin saya, saya sampaikan di sini, ya, sebagai tambahan dari contoh ini, kita sebagai seorang muslim, ya, pada dasarnya tidak boleh ya. Tidak boleh menyimpan uang kita di bank-bank konvensional. Kenapa demikian? Ya, karena di sini terdapat riba. Di sini terdapat riba dan ini dosanya sangat besar. Karena di sini yang memakan harta riba adalah yang menabungnya. Di sini yang memakan harta riba adalah yang menabungnya dan memakan harta riba ini adalah dosa yang sangat besar ya beda dengan orang yang mencatat ya beda dengan orang yang memberikan harta riba ya ini beda ini dua dua dosa yang berbeda yang harus dibedakan antara harta memakan riba dengan harta ya eh, dengan dosa orang yang menjadi saksi menjadi penulis menjadi eh, orang yang memberikan riba kepada orang lain, ya dosanya berbeda. Walaupun semuanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, semuanya melakukan dosa besar. Tapi dosa orang yang memakan harta riba ini sangat besar sekali, ya dosanya sangat besar sekali karena ini berhubungan dengan dia dia yang memakan harta hasil riba itu. Orang yang menabung itu seperti orang yang menghutangi orang lain kemudian pihak bank memberikan bunga kepada dia maka di sini dia yang mengambil dia yang memakan harta riba itu ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yaakuluna arriba laa yaqumunna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitaanu minal mas sesungguhnya orang yang memakan harta riba mereka nanti di akhirat Tidak akan bisa berdiri Di hari kiamat nanti Mereka tidak akan bisa berdiri Kecuali seperti Berdirinya orang yang Terkena Ya atau kerasukan jin Kecuali seperti berdirinya orang yang gila Ya Seperti orang kerasukan jin Orang yang gila Ini ayat ini menjelaskan tentang orang yang memakan harta riba. Memakan di sini bukan berarti harus dimakan ya. Tapi mengambil manfaat. Masuk semuanya di situ. Tapi karena memang ya, ya pemanfaatan yang terbesar bagi seseorang adalah dengan memakannya, maka disebutkan ya, ya disebutkan kata memakan di situ. Tapi sebenarnya adalah umum ya, semua pemanfaatan. <tuh> maka orang yang meng memakan harta riba ini harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Karena besarnya <tuh> dosa riba ini, maka jangan sampai kita melakukannya. Kalau kita menabung, ya. Di sana masih ada bank-bank yang syariah, ya. Kita terpaksa untuk menabung, maka menabunglah di bank-bank syariah. Bank-bank yang tidak memberikan kita bunga sama sekali itu lebih baik dan lebih aman bagi kita dan ingatlah bahwa rizki kita tidak akan bertambah dengan ru, dengan riba dan rizki kita tidak akan berkurang ya dengan kita tidak mengambil riba tersebut ya rizki kita sudah dijatah oleh Allah subhanahu wa taala sudah dibatasi oleh Allah subhanahu wa taala dengan takdirnya Makanya kalau misalnya kita tidak terpaksa untuk menabung di bank konvensional Maka jangan menabung di bank konvensional Kalau kita sudah terpaksa ya maka kita meminta kepada bank untuk menghilangkan bunga tersebut Kalau ada regulasi seperti itu ya maka kita wajib Kita wajib untuk meminta kepada bank untuk tidak memberikan bunga kepada kita Kalau misalnya tidak ada regulasi seperti itu ya, Dan kita terpaksa menabung di bank konvensional ya, Maka kita wajib untuk membersihkan harta kita dari bunga itu Kita wajib untuk membersihkan harta kita dari bunga yang diberikan oleh bank Kita berikan kepada lembaga-lembaga yang menyalurkan harta riba tersebut pada hal-hal yang dibolehkan ya misalnya menyalurkannya untuk fasilitas umum ya seperti jalan seperti taman penerangan jalan e, penghijauan e, dan hal-hal lain ya fasilitas umum maka inilah yang harusnya dilakukan oleh oleh orang yang memiliki tabungan di bank konvensional dan dia tidak bisa meminta kepada bank tersebut untuk uh, menghilangkan bunganya, maka dia wajib, ya, dia wajib untuk membersihkan hartanya dari bunga tersebut. <tuh> Yang paling baik adalah menabung di bank-bank syariah, ya. Dan ini wujud dari uh, usaha kita untuk menguatkan bank-bank syariah tersebut, ya, agar bank-bank syariah menjadi semakin banyak, ya, dan kaum muslimin, ya bisa eh, terbebas dari riba, ya. Walaupun di bank-bank syariah tersebut ada kekurangan-kekurangan, tapi itu masih lebih baik ya dari bank-bank konvensional. Type. Contoh yang berikutnya ya adalah apabila ada seseorang menerima pemberian dari orang yang bekerja sebagai Pemusik misalnya Ada orang bekerja sebagai pemusik Entah dia sebagai vokalisnya Atau sebagai gitarisnya Atau sebagai orang yang merekam di studio ya Merekam musik kemudian Dia mendapatkan gaji dari itu Dari eh, kehidupan bermusik <tuh> Orang seperti ini gajinya haram. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengharamkan alat-alat musik. Dan ketika sesuatu sudah diharamkan, maka harta yang dihasilkan dari sesuatu yang haram menjadi menjadi haram. Apabila ada orang yang pekerjaannya seperti ini memberikan sesuatu kepada kita, maka pemberiannya Halal bagi kita Pemberiannya Sebenarnya halal bagi kita Kita boleh menerimanya Karena Sebab kepemilikan Sudah berubah Karena sebab kepemilikan Sudah berubah Harta tersebut sampai kepada dia Dengan cara yang haram Dan sudah menjadi milik dia Kemudian Harta tersebut Berpindah ke tangan kita dengan cara yang halal Maka Harta tersebut menjadi menjadi Halal Kalau misalnya ada orang yang mengatakan Ustadz, tapi saya khawatir Harta tersebut Haram Ustadz Saya khawatir harta tersebut punya mundorot Punya pengaruh buruk Kepada kita Makanya saya tidak mau Ustadz Saya tidak mener mau menerima Harta yang seperti ini <tuh> kita katakan ya apabila ada orang yang memilih pilihan tersebut maka silahkan silahkan dia tidak menerima pemberian dari orang-orang yang demikian tapi kalau untuk dikatakan itu haram ya maka ini eh, pendapat yang kurang kuat ya yang lebih kuat barang tersebut tetap dihalalkan ketika berada di tangan kita dengan cara yang dihalalkan ya karena kaidah yang sedang kita bahas tadi yang sedang kita bahas ini tabaddulu sababil milki kadabdul ain perubahan sebab kepemilikan sebuah benda itu seperti perubahan zat benda tersebut di tangan dia haram tapi karena perpindahan kepemilikan ke kitanya halal maka saat akan zat benda itu menjadi halal Ya berubah menjadi halal di tangan di tangan kita. Begitu pula orang yang misalnya dia punya mata pencaharian seba, sebagai pegawai bank. Ya, pegawai bank ini ya <tuh> ya yang saya maksud adalah bank konvensional. Bagai pegawai, pegawai bank konvensional ya jelas diharamkan. Gajinya adalah gaji yang haram. Dan ini berkaitan dengan hal Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya Walaupun ya di mata masyarakat ya pegawai bank itu ya orang yang punya kedudukan yang tinggi Tapi di dalam syariat ya ini sangat tidak mulia Sangat rendah kedudukannya Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fa'il lam ta'f'alu Fa'adhanu biharbin Allahi wa rasulih Apabila kalian tidak meninggalkan riba Maka izinkanlah Allah dan Rasulnya memerangi mereka Yang memerangi kalian <tuh> Fa'adhanu biharbin Allahi wa rasulih ada perang Antara mereka dengan Allah dan Rasulnya Dan tidak mungkin ya Ada seseorang yang bisa mengalahkan Allah dan Rasulnya Dan orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya adalah orang yang rendah kedudukannya Apabila ada orang Yang gajinya Diambil dari pekerjaan dia di bank Kemudian orang tersebut memberikan hadiah kepada kita. Maka kita boleh menerima hadiah tersebut. Kita boleh menerima hadiah tersebut. Kenapa demikian? <tuh> Karena sebab kepemilikannya sudah berubah. Karena sebab kepemilikannya sudah berubah. Yang tadinya haram di tangan dia menjadi halal di tangan di tangan kita. <tuh> Kalau misalnya ada orang ada orang dia bekerja sebagai driver ya driver ojek online misalnya. Kemudian ada orang yang pesan. Qodirallahu wa ma Orang yang pesan tersebut keluar dari tempat PSK ya, tempat kerjanya orang-orang yang ee eh, sebagai pekerja seks sosial e, komersial ya orang pezina akhirnya orang tersebut mengantarkan pezina tersebut ke rumahnya mendapatkan upah maka upah ini menjadi halal bagi driver itu Upah ini menjadi halal bagi driver itu selama drivernya tidak bermaksiat ya maksudnya bagaimana bermaksiat ustadz kalau misalnya dia perempuan drivernya laki-laki maka tidak dibolehkan di sini tapi kalau misalnya drivernya perempuan ya <coughs> yang naik perempuan kemudian disampaikan ke rumahnya maka tidak ada sisi kemaksiatan di sini maka upah yang diterima oleh driver tersebut menjadi halal. <coughs> atau misalnya drivernya dia naik mobil. Kemudian orang tersebut pezinanya laki -laki, e, perempuan dua Maka dibolehkan dibolehkan bagi dua perempuan ini pezina <coughs> untuk naik dengan drivernya. Karena tidak ada khalwat di situ. Tidak ada khalwat di situ sehingga dibolehkan dia sampaikan ke rumahnya <coughs> kemudian mendapatkan upah. Maka seperti ini dibolehkan. <tuh> Contohnya yang ada maksiat lagi misalnya ada orang yang mengambil seorang pezina ke tempat zinanya. Ya ini driver mengambil orang ke tempat zina. Di sini ada ta'awun, ada nilai bantu-membantu dalam keburukan. Maka seperti ini tidak boleh. Hartanya haram. Kecuali apabila dia tidak tahu. Tapi kalau dari awal dia sudah tahu bahwa orang ini akan ke tempat persinaannya, Maka jelas ya seperti ini tidak di, dibolehkan dan upah yang dia dapatkan pun upah yang diharamkan Kalau misalnya upahnya dari driver itu adalah upah yang dibolehkan Maka walaupun yang memberikannya adalah orang yang pekerjaannya diharamkan Tetap ya harta tersebut menjadi halal di tangan orang yang mendapatkan upah dari pekerjaan yang dihalalkan. <tuh> Contohnya lagi misalnya apabila ada orang ya dia bekerja sebagai eh, misalnya cleaning service di rumah orang yang pekerjaannya ya misalnya Sebagai orang yang Pekerjaannya tidak halal ya Seperti misalnya seorang dukun ya Atau seperti eh, pegawai bank Atau misalnya pelacur Atau misalnya eh, Orang yang berjual beli dengan sesuatu yang diharamkan ya Miras Atau Obat-obatan terlarang, ya ada orang yang bekerja di rumahnya dan rumah tersebut ya, butuh dibersihkan, ya maka orang yang bekerja di rumah orang tersebut ya ketika mendapatkan gaji dari pekerjaan dia yang halal maka uangnya halal, uangnya ketika di tangan dia halal. Kenapa demikian? Ya karena perubahan sebab kepemilikan yang berbeda. Perubahan sebab kepemilikannya yang berbeda. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan Ustadz bukannya sebaiknya dia pindah ke tempat lain? Maka kita katakan iya, sebaiknya dia pindah ke tempat orang lain yang pekerjaannya halal, ya. Tapi bukan berarti bekerja di sana ya menjadi haram, karena bekerja di rumah orang ya itu pada asalnya dibolehkan, pada asalnya dibolehkan, ya sehingga. Bekerja di tempat orang seperti itu di Dibolehkan Berbeda Kalau misalnya Pekerjaannya di tempat Yang memang tempat tersebut Pada asalnya tidak dibolehkan Seperti misalnya Bekerja sebagai cleaning service di bank konvensional Bank konvensional Pada asalnya tidak Diperbolehkan Ada orang bekerja Sebagai cleaning service di bank konvensional Ini tidak diperbolehkan juga Kenapa? Ya, karena dia bantu membantu dalam keburukan secara langsung. Ya, dia bantu membantu dalam keburukan sehingga tidak diperbolehkan. Tapi kalau di rumah ya, pada asalnya rumah itu dibolehkan. Pada asalnya rumah itu dibolehkan. Sehingga bekerja di situ dengan pekerjaan yang dihalalkan tetap dibolehkan. <tuh> Di sini ada catatan ya dalam kaidah ini ada catatan yang harus kita ketahui bahwa perubahan sebab kepemilikan di sini menjadi eh, menjadikan sesuatu berubah ya seperti berubah datnya ketika ada perubahan kepemilikan ketika memang perubahan kepemilikan itu ada. Tapi kalau misalnya perubahan kepemilikan itu tidak ada, maka zatnya tidak berubah. <tuh> Walaupun kelihatannya sudah ada perubahan kepemilikan. Saya contohkan misalnya ada orang mencuri. Ada orang mencuri motor. Setelah dicuri, motor tersebut diberikan kepada orang lain atau dijual kepada orang lain. Maka sebenarnya sebab kepemilikan di sini belum berubah. Sebenarnya sebab kepemilikan di sini belum berubah. Sehingga motor tersebut di tangan pembelinya tetap haram. Motor tersebut apabila diberikan kepada orang lain maka di tangan orang yang diberikan tetap haram. Karena belum ada perubahan kepemilikan di situ. Sebenarnya hak motor tersebut masih ada di tangan pemiliknya. Sebenarnya hak kepemilikan motor tersebut masih di tangan orang yang pertama yaitu yang memiliki barang tersebut yang akhirnya dicuri. Ya, di sini kelihatannya sudah ada perubahan kepemilikan padahal sebenarnya belum ada, ya. Padahal sebenarnya belum ada, makanya kaidah ini tidak berlaku di sini kaedah tabad dulu sababil milki katabad duril a'in perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zat bendanya ya tidak berlaku di sini karena di sini sebenarnya tidak ada perubahan kepemilikan di sini sebenarnya belum ada e, perubahan kepemilikan sehingga hukumnya pun tidak tidak berubah ya tetap saja itu miliknya orang yang dicuri karena benda ini belum berpindah sebenarnya kepemilikannya kepada pencurinya, walaupun pencuri tersebut memberikannya kepada orang lain bersedekah dengannya atau memberikan hadiah kepada orang lain tetap saja, ya benda tersebut, ya eh, belum berpindah kepemilikannya sehingga kaedah ini tidak tidak eh, bisa diterapkan pada masalah tersebut, <tuh> karena ini berhubungan dengan hak manusia. Ini berhubungan dengan hak manusia Ada pun contoh-contoh yang kita sebutkan tadi ya Tentang pezina, pegawai bank Kemudian orang yang bekerja sebagai pemusik Orang yang bekerja misalnya menjual miras, minuman keras Menjual obat-obatan terlarang Ini berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala Hasil-hasil yang didapatkan oleh orang tersebut hartanya haram tapi kalau misalnya berpindah kepemilikan dengan cara yang dihalalkan maka maka dibolehkan ya dan catatan yang terakhir yang di sini yang bisa saya sebutkan ya tentang kaidah ini walaupun kita mengetahui kaidah ini maka kalau kita bisa menjauhi benda-benda yang demikian maka kita jauhi kalau kita bisa menjauhi benda-benda yang demikian Maka kita jauhi Tapi kalau misalnya Ya kita ingin eh, Mengambilnya Atau ingin memakannya Maka tidak masalah Maka tidak masalah Tapi yang jelas benda-benda yang lain Itu lebih utama ya Lebih mulia Daripada benda-benda yang demikian Wallahu ta'ala a'lam Kalau misalnya kita diberikan hadiah oleh orang lain Yang orang tersebut kita ketahui Pekerjaannya haram ya Maka kalau misalnya kita bisa menolaknya, maka tidak masalah kita tolak. Tapi kalau misalnya dengan kita menolaknya akan e, menyakiti dia, maka kita terima dan itu halal bagi kita. Itu halal bagi kita. Sehingga apabila kita misalnya tidak senang dengan barang tersebut karena berasal dari e, orang yang pekerjaannya haram, ya kita takut akan efek buruknya, kemudian kita berikan kepada orang lain, maka seperti itu lebih baik ya, seperti itu lebih baik. Tapi Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan berusaha untuk menjauhi. Tapi, kalau sampai mengharamkannya, maka jangan sampai. Ya, Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. sebaliknya juga demikian, Jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Demikian yang bisa anda sampaikan dalam Kajian ini ya, mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiknya kepada kita Untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik Dan menyebarkannya kepada orang lain Dengan mudah, amin, amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ya ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'am bi ihsan in la yamid Rabbil Alamin Nah, Jazakallahu Khairan wa Barakatuh Fikum. Kami ucapkan pada Ustaz Dr. Mushaffa Adarini, ad Afiadh Allahu Taala atas pembahasan materi yang penuh dengan manfaat dari buku Al-Qa'idul Fikhiyah. Nampaknya selama saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan anda dapat bertanya secara langsung di lantal fon 021 823 6543 atau anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di layel telepon 0218236543 halo Ya, terputus baik kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad dari fauzi di bandung Ustadz, usaha saya jasa perbaikan HP Apa hukum membuka HP yang terkunci atau terpassword? Bolehkah berhusnuzon atau berbaik sangka Saat ini setiap satu HP dikunci oleh satu akun Bagaimana hukumnya membuka akun ini Jika bukti kepemilikan tidak ada Dan hanya berdasarkan pernyataan orang yang membawa saja Mohon nasihatnya Ustadz, syukurkan ya, Iya, eh, apabila kita mendapati banyak bukti-bukti eh, yang menunjukkan orang tersebut eh, mendapatkan barang itu dengan cara yang tidak halal, ya maka kita tidak boleh membantunya dalam keburukan, kita tidak boleh membantunya dalam tindakan dosa, ya. Tapi kalau misalnya, ya kita melihat orang tersebut adalah orang yang jujur, ya. Orang yang eh, tidak melakukan eh, keburukan, ya. Maka di sini kita boleh membantunya, ya. Memang pada asalnya kita harus husnudzan ya, kepada orang lain. Pada asalnya kita harus husnudzan kepada orang lain. Tapi di sana ada keadaan-keadaan yang eh, menjelaskan atau memberikan eh, pemahaman kepada kita bahwa. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, ada keadaan-keadaan yang demikian kita bisa melihatnya dari misalnya dari ucapan dia, kita bisa melihatnya dari gerak-gerik dia, kita bisa melihatnya dari bukti-bukti yang ada di tangan dia, ya. Yang dengan terse dengan hal itu akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa ini bukan sesuatu yang dihalalkan bagi dia. Kalau kita mendapatkan Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut Melakukan sesuatu yang diharamkan Maka jangan sampai kita membantunya Jangan sampai kita membantunya Tapi kalau misalnya Kita tidak menemukan bukti-bukti tersebut Dan keterangan dari orang tersebut Adalah keterangan yang baik-baik saja Maka pada asalnya kita khusus Kepada dia Kita tidak diperintahkan juga untuk mengorek-ngorek ya, Untuk mengorek-ngorek Keadaan orang itu Ya, Tapi kalau kita misalnya mendapatkan Petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, ya. Maka kita gunakan persangkaan kita itu untuk e, meninggalkan e, tindakan saling membantu dalam keburukan dan dosa. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wa barakallah fikum. Setelah atas yang telah disampaikan, demikian untuk. Fauzi yang berada di Bandung Yang telah bertanya Semoga dapat difahami Jawaban Ustadz dengan baik dan benar nah, Masih kami buka Kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya Dan Kami beralih ke pertanyaan Melalui pesan singkat kembali Ustadz dari hamba Allah Ustadz ada ayam milik orang lain Yang bertelur dan mengeram Telurnya di rumah kami Dan sampai telurnya menetas dan banyak anak ayamnya Dan tidak tahu pemiliknya siapa Tetangga-tetangga sudah ditanya Akan tetapi tidak ada satupun tetangga yang mengaku memiliki ayam tersebut Dan karena kami kasihan melihat ayam-ayam itu Jadi kami yang merawatnya Pertanyaannya apakah boleh kami menjual ayam-ayam tersebut Dan mengkonsumsinya Ustadz syukron Allah alam, e, sebaiknya benda-benda yang seperti ini ya, e, karena biasanya ayam itu di dalam sebuah masyarakat bukan ayam yang liar ya biasanya punya pemilik ya, maka e, sebaiknya orang yang demikian ya lebih baik menjualnya kemudian menyedekahkan hasilnya untuk orang yang memilikinya. Dengan begitu dia keluar dari tanggung jawab. Dan dia menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang yang syubhat ya sebaiknya demikian kalau misalnya dia kasihan dengan ayam-ayam tersebut silahkan dia jual ayam-ayam itu kemudian eh, hasilnya tidak dia konsumsi tapi dia sedekahkan atas nama orang yang memilikinya atas nama orang yang memilikinya ya agar dia terbebas dari sesuatu yang tidak jelas ya kemudian dia juga mendapatkan pahala ya. Dia juga mendapatkan pahala karena dia melakukan kebaikan untuk orang yang memilikinya. Karena biasanya ya di dalam sebuah masyarakat ayam itu punya pemilik. Berbeda kalau misalnya kita hidupnya di hutan, ya di sana ada ayam-ayam liar. Ya ini berbeda keadaannya. Keadaan yang umum di sebuah masyarakat itu ayam ya punya pemilik, ya walaupun ya, pemiliknya tidak mencarinya, tapi dia punya pemilik. Tapi keadaan ayam tersebut bertelur di kita, kemudian kita yang memberikan e, makan, kemudian e, ada hasilnya di situ berupa telur dan bahkan bisa menetas telur tersebut menjadi ayam-ayam yang lain. Ada di situ hak kita juga, makanya di sini ada sebab yang mengharamkan, ada sebab yang menghalalkan, maka lebih baik kita tinggalkan, lebih baik kita tinggalkan, kemudian e, sebaiknya kita jual ayam tersebut kepada orang lain kemudian hasilnya kita sedekahkan atas nama orang yang memilikinya ya dengan demikian ya kita insya Allah mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita menjaga diri dari sesuatu yang tidak tidak jelas ya Allah alam ya demikian yang bisa anda sampaikan dalam kesempatan kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami dengan baik kemudian bisa kita terapkan dan kita sebarkan kepada orang lain amin amin ya rabbal alamin kita insyaAllah bertemu di kesempatan berikutnya Dan mari kita tutup wajian ini dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh